Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini, Minggu 7 April 2019, dibacakan Ardiansyah. Irwandi Yusuf pasrah dan siap terima fonis Majelis Hakim PNTP KOR Jakarta besok. Sempat menewaskan 28 pekerja sumur minyak Ranto Perlak kembali di Serbu Penambang. Mulai Senin Transka diuji coba masuk ke kompleks Bandara Simu. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambia FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengar di Radio City 94,4 FM Lok Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takingon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambia FM. Darlun fonis Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi atau TIPIKOR terhadap tiga terdakwa kasus tindak pidana korupsi dari Aceh, Irwandi Yusuf, Gubernur Nonaktif Aceh, Hendri Yuzal, Mantan Ajudan Gubernur Aceh, dan T. Saiful Bahri, Pengusaha Aceh, akan dibacakan dalam sidang puncak Senin besok. Kuasa hukum Irwandi Yusuf Sayuti mengatakan siap menerima fonis Majelis Hakim apapun putusannya. Persidangan kasus korupsi yang didakwa kepada Irwan Yusuf, Hendri Yuzal, dan T. Saiful Bahri diawali pada Senin 26 November 2018 silam. Itu artinya persidangan sudah berlangsung 18 kali. KPK menangkap ketiganya pada 3 Juli 2018 dalam satu operasi tangkap tangan bersama dengan Bupati non aktif Benar Meriah Ahmadi SE yang sudah diponis terlebih dahulu dan kini mendekam DLP Suka Miskin Bandung. Kuasa Hukum T. Saiful Bahri, Dr. Solahuddin mengatakan, seluruh proses persidangan selesai hanya tinggal menunggu sidang terakhir dengan agenda pembacaan fonis Majelis Hakim. Sudarlun anggota DPR RI Sudirman alias Haji Uma akan membantu membiayai pengobatan bocah penderita jantung bocor dari Desa Kampung Baru, Kecamatan Semadam, Agara. Seperti diberitakan sebelumnya, Muhammad Fatan, 3,5 tahun warga Kampung Baru, Kecamatan Semadam, Aceh Tenggara, menderita penyakit jantung bocor. bocah dari keluarga miskin ini menderita penyakit jantung bocor sejak balita, namun belum dioperasi akibat ketiadaan biaya pengobatan. Darlun meskipun sejak beberapa waktu sudah membuka rute Kota Blang Bintang namun angkutan massal Transkuta Raja atau Transka belum bisa masuk ke dalam kompleks Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar. Selama ini bus tersebut hanya memutar di gerbang bandara dan akses penumpang dari terminal bandara ke bus masih sangat jauh. Kondisi itu dikeluhkan oleh sejumlah penumpang dan mereka meminta agar bus dapat masuk ke dalam bandara sebagai akses penumpang pesawat dari atau menuju kota. Namun Dinas Perhubungan Aceh berkoordinasi dengan PT Angkasa Pura 2 agar bisa masuk ke dalam bandara. Kepala PTD Transkutaraja Dishum Aceh Terobi Irza kepada Serambi mengatakan bus Transka akan diuji coba masuk ke dalam kompleks bandara SIM Senin 8 April 2019. Bus tersebut akan beroperasi mulai pukul 06.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sudahlun ribuan sumur tua di Rantau Perla, Aceh Timur, kembali ramai didatangi penambang yang ingin mengeruk minyak mentah dari perut bumi. Sebelumnya sumur minyak ilegal itu sempat meledak dan menyebabkan 28 orang penambang meninggal dunia serta puluhan lainnya mengalami luka-luka. Ledakan sumur minyak tambang rakyat ini terjadi pada Rabu 25 April 2018 di Desa Pasir Putih Kecamatan Ranto Perla Aceh Timur. Gesik di Ranto Perla didampingi pengacara dari Kantor Hasandro dan Rekan saat berbicara dengan wartawan di Banda Aceh. Namun peristiwa itu tidak menyurutkan langkah penambang untuk terus mengeruk minyak mentah dari perut bumi. Karena beberapa bulan setelah kejadian para penambang kembali lagi ke kawasan sumur tua yang terbagi dalam sejumlah desa. Salah satunya di kampung Alu Udeb yang juga berada di Kecamatan Ranto Perla. Gesi Desa Alu Udeb, Hamzah mengakui bahwa saat ini masyarakat di desanya masih banyak yang menambang minyak. Ia juga mengatakan pemerintah dan aparat keamanan sebenarnya telah melarang mereka mendekat ke sumur minyak itu. Bahkan mereka memasang himbauan dan sosialisasi langsung ke penambang. Anda sedang mendengarkan berita utama serambi FM. Saudarlun warga Venezuela kompak turun ke jalan untuk menyerukan protes kepada Presiden Nicolas Maduro yang mereka tuduh sebagai biangkla di perusak ekonomi negara. Aksi ini dilakukan setelah berminggu-minggu terjadi pemadaman listrik hingga berkurangnya pasukan air bersih. Mengutip Reuters, pada minggu 7 April 2019 krisis ekonomi Venezuela memang semakin memburuk dalam satu bulan terakhir. Tingkat inflasi meroket hingga ratusan ribu persen rakyat kekurangan makanan dan obat-obatan. Pemadaman listrik pun melumpuhkan aktivitas di Venezuela, sehingga rakyat terpaksa hidup dalam kegelapan selama berhari-hari. Pemimpin oposisi Juan Guadio melakukan rapat di Karakas pada Sabtu 6 April 2019 yang disebutnya sebagai gelombang baru protes definitif untuk menggulingkan Maduro. Sudarlun Ketua Komisi Pemilihan Umum Atau KPU, Arif Budiman menegaskan rekapitulasi suara pada pemilu 2019 dilakukan secara manual, bukan digital. Hal tersebut disampaikan Arif menanggapi hoax settingan server KPU yang dituding bakal memenangkan pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Arif merasa heran karena masih ada yang percaya rekapitulasi suara dilakukan secara daring. Ia mengatakan penghitungan suara dilakukan secara manual dan berjenjang mulai dari tempat pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK, KPU Kota dan Kabupaten, KPU Provinsi hingga ke pusat. Hasil penghitungan di masing-masing jenjang akan ditulis dalam berita acara dan dibawa ke jenjang selanjutnya hingga ke pusat. Penghitungan pada setiap jenjang diawasi oleh pengawas. Arief menyebut penggunaan teknologi informasi bukan untuk mereka pitulasi suara tetapi untuk mempercepat proses penyebaran informasi dan kontrol bagi KPU dan peserta pemilu. Melalui teknologi informasi, KPU akan dengan segera mengunggah rekapitulasi suara yang masuk secara daring. Oleh karena itu, jika terjadi penyelewengan berita acara oleh petugas KPU di daerah, masyarakat bisa mengetahuinya karena data rekapitulasi terunggah. Dari Newsroom Seram Tanjung Permai, berita malam edisi Minggu 7 April 2019.